Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alladih hadana bihadah Wa makunna dinah tadiyah Lawla an hadanullah Wa ashadu an la ilaha ilallah wa ahnaulah syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhal ladina amanu Taqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Wabaad Fa inna asdaq al hadith kitabullah Wa khair al hadith Hadiy Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Wa syarral umuri muhdathatuhah Wa kulla muhdathatin bin'ah Wa kulla bin'atin dalala Wa kulla dalalatin finnar Begitu bila pada Rabu yang lalu kita sedang membahas rukun atau syarat ibadah. Ada tiga rukun ibadah. Pertama, Sidqul azimah. Kedua, ikhlas dan yang ketiga, mutabatul rasul. Sallallahu alaihi wasallam. Poin yang pertama kemarin sudah kita jelaskan yaitu sidukul azimah Yaitu mengerahkan segenap, segenap kemampuan dalam melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Dan menjauhi semua larangannya Tidak bersikap lemah dan tidak malas dan seterusnya Dalil tentang hal ini baik dari ayat maupun dari hadis sudah kita jelaskan kemarin Rabu yang lalu. Kalau tidak salah baru sampai di sana. Kita akan lanjutkan poin yang kedua dari rukun ibadah adalah ikhlas. Hakikat ikhlas adalah. menunjukkan atau meniatkan ibadah sekedar untuk bisa meraih wajah Allah dan meraih kebahagiaan di akhirat. Jadi semua amal-amal yang kita lakukan dilaksanakan agar kita bisa melihat wajah Allah dan wajah Allah hanya bisa dilihat di surga kalau penghuni neraka tidak Allah berfirman wujuhu yoomahidin naẓira ila Rabbiha naẓira <tuh> Surah Al-Qiyamah pada hari itu ada wajah-wajah yang ceria ceria karena mereka bisa melihat wajah Allah Adapun ahli neraka kata Allah kallaa innahum an rabbihim yaumaidzin lamahjubun Sesungguhnya mereka yaitu para ahli neraka pada hari itu terhijab dari melihat Allah terhalang dari melihat Allah Artinya tidak bisa melihat Allah Kalau di neraka Kata Imam rahimahullah Ketika menafsirkan ayat itu Surah Al-Mutafifin Kalau orang ahli neraka Tidak bisa melihat Allah Menunjukkan Ahli surga bisa melihat Allah Untuk itulah maka kita melaksanakan semua amal Amal-amal yang kita lakukan Kita tujukan Dalam rangka agar kita bisa melihat wajah Allah di surga nanti Dan inilah hakikat dari ikhlas Semua yang ada di surga nikmat, Indah Bikin kita happy, senang, gembira dan bahagia Tapi Seagung-agung Sebesar-besar Dan puncak seluruh Kenikmatan, keindahan Dan kebahagiaan di surga Adalah bisa melihat Wajah Allah Azza wa Jalla Itulah hakikat ikhlas Allah berfirman dalam beberapa ayat Pertama surah Al-Lail ayat 17 Sampai 21 Kata Allah huwa sayyul jannabahu al-atqalladzi yu'ti malahu yatazakka wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza tilabatigha aw wajhi rabbihil a'la wa lasau fayurdha akan menjauhkan dari neraka siapa al-atqah orang yang bertakwa Allah diyukti malahu orang yang memberikan hartanya, yata zakah untuk mensucikan diri dan hartanya. Wa mali ahadin indahu min nikmat yang tidak ada bagi seseorang pun nikmat yang akan dibalas. Illa bertilak awajirabil Allah kecuali amalan yang ditujukan dalam rangka Meraih wajah Allah yang maha tinggi Walasufa yarbo dan pasti lalu dia akan rito Jadi yang akan dibalas Di akhirat Alas semua amalan Yang ditujukan dalam rangka Memperoleh wajah Allah yang maha tinggi Illa batirha'a wajihi rabbihi ala dalam surah al-isra 18 dan 19 Allah pun berfirman man kana yuridul azilata an ja'alna lahu fiha ma liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madzmuman madhura Waman man al-akhirah wa sa'anha asaiha wa huwa mu'min fa ulai ka allah maka barang siapa yang menginginkan al ajilah al ajilah tu hal yang segera maksud hal yang segera itu adalah kenikmatan dunia balasan di dunia Mengkana yuri dulu anjilah siapa orang yang menginginkan kehidupan dunia kesenangan dunia ajar nalahu pihak manusia liman lurit maka kami akan segerakan bagi orang itu di dunia sekehendak kami kepada orang yang kami kehendaki kata Syal Ustaimin Ketika menafsirkan ayat ini Allah menyatakan Mana sya'limanul sekehendak kami Kepada atau bagi orang yang kami kehendaki Bukan sekehendak dia Bukan sekehendak manusia yang menginginkan dunia itu Bukan Tapi sesuai dengan kehendak Allah Bagi orang yang Allah kehendaki Jadi tidak semua orang yang menginginkan kemewahan dunia Diberi oleh Allah Enggak Bukan sesuai dengan kehendak manusia Bukan Tapi sesuai dengan kehendak Allah Summa ja'anilam al jahannam Lalu kami jadikan bagi dia jahannam Yaslaha madmuma madhura Dia akan memasuki jahannam itu Dalam keadaan tercelak dan terhina Dan barang siapa yang menginginkan akhirat Nah kalau tadi menginginkan dunia yang azilah akan diberi oleh Allah, tapi tidak semua sesuai dengan kehendak Allah. Siapa yang mau diberi, sebagaimana diberinya. Tapi orang yang menginginkan akhirat itu akan dimasukkan ke dalam jahanam dalam keadaan terhina dan tercela. Dan siapa yang menginginkan akhirat? Wasalah sayah dan dia sudah berusaha untuk memperoleh akhirat itu. Menginginkan akhirat artinya menginginkan kebahagiaan di akhirat. Wahwamu mukmin dan dia mu'min Jadi menginginkan akhirat dan berusaha meraih akhirat berarti beramal. Wahwamu mukmin dan amalnya dilandasi dengan iman. Ulaikahkan asaihu mashkur maka mereka lah orang-orang yang usahanya itu akan dibalas. Juga dalam surah Hud 15 dan 16 Allah berfirman: Mangkana yuriul hayatadunyawi zinataha nuwafi ilayhim a'malahum fiha wahum fiha la yub khusul Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sanau fiha Siapa orang yang menginginkan kehidupan dunia dan kemewahannya Kami akan berikan kepada mereka dari amal-amal mereka di dunia dan mereka di dunia itu tidak dirugikan Ulailaka alladziina laysalhum fil akhirati ilannar tapi mereka orang-orang lah yang tidak memperoleh bagian apa-apa di akhirat kecuali neraka Wahabitum wahabitamashna'u dan gugurlah terhapuslah semua amal yang mereka lakukan di dunia wa batilum makanu ya manun dan batillah apa-apa yang pernah mereka laksanakan dahulu di dunia. Jadi orang yang menginginkan akhir dunia akan diberi oleh Allah. Sedikit pun tidak dirugikan tapi di akhirat mereka hanya akan mempoler, memperoleh neraka. Karena tidak ikhlas jadi hal itu untuk melihat wajah Allah dan untuk kebahagiaan di akhirat. Surah Al-Baqarah 165. Allah menyatakan, "Wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha' amrabbatiillah wa tsabitan min anfusihim, ka mathali jannatin" Birobuatin asobahwa wabilun faatats ukulaha ukal faatats ukulaha diqain. Perumpamaan orang-orang yang menginfakan harta-harta mereka dalam rangka mencari ridho Allah dan dalam rangka memperkokoh diri diri mereka sendiri seperti sebidang kebun yang kemudian ditimpa dengan hujan maka kebun itu menghasilkan panen-panenan dua kali lipat itu kalau infaknya untuk meraih ridho Allah ikhlas nah itu sebagian kecil dari ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan keikhlasan. Jadi ikhlas itu adalah amalan yang ditujukan untuk bisa meraih atau melihat wajah Allah dan meraih kebahagiaan di akhirat. Adapun orang yang meniatkan amal hanya untuk meraih kesenangan dunia, maka itu tidaklah ikhlas. Ayat-ayat lain banyak Tapi Yang tadi dikemukakan pun Cukup bagi kita untuk Menjelaskan Ikhlas dan pentingnya Ikhlas Selain ayat Hadis Tentang ikhlas Juga banyak Pertama Hadis yang terdapat dalam Sahihain. Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Kata Umar aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in im ma nawa Pemangkatan hijratuhu ila wa rasulih Fahijratuhu hijratuhu wa rasulih pemangkanat hijratuhu yusibuha aw imra'atin yankihuha fa ila kata rasul sallallahu alaihi wasallam hanyalah amal-amal itu kalau manusia husaini innamal a'malu binniyat bukan amal itu bergantung pada niat bukan tapi sesungguhnya amal-amal itu pas di disertai dengan niat. Seluruh amal tidak ada yang dilakukan tanpa niat, baik niat yang baik ataupun yang buruk. Jadi tidak ada amal yang dilakukan tanpa niat. Orang ke masjid, niatnya macam-macam. Ada yang niatnya ibadah, ada yang sekedar mengisi waktu, ada yang Mengamalkan perkataan Ustadz dengan pengamalan yang Salah, kata ustadz ambil Yang baik, buang yang buruk Akhirnya dia pakai Sendal yang buruk ke mesin Di mesin ditukar Dengan yang baik kata Yang begitu Itu macam-macam Terus gimana kalau ada orang Yang ke mesinnya itu Iseng Gak mau ibadah, gak mau nyolong Apakah itu juga dengan niat? Ya, itu dengan juga dengan niat. Apa niatnya? Iseng. Iseng itu sendiri merupakan niat. Wa inna malikulimri manawa dan hanyalah setiap orang akan memperoleh balasan sesuai dengan niatnya. Kalau niat ke masjid untuk ibadah dibalas dengan pahala. Kalau niat ke masjid untuk nyolong nukerin sendal sendal butut ke sendal bagus dia dapat dosa. Kalau niatnya ke Mesir sekedar iseng tadi, Tidak dapat apa-apa. Maka barang siapa orang yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, Maksudnya niat hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa dia hijrah? Karena diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Maka hijrahnya benar-benar kepada Allah dan Rasul. Dia akan diberi pahala dengan hijrahnya dan siapa orang yang hijrahnya itu karena dunia yang ingin dia kejar atau wanita yang ingin dia nikahi maka hijrahnya sesuai dengan niatnya jadi kalau dia hijrah dari Mekah ke Madinah karena melihat peluang bisnis di Madinah lebih menguntungkan daripada di Mekah. Di Mekah umpamanya usahanya nggak maju-maju bahkan rugi modalnya berkurang berkurang berkurang hampir bangkrut. Wah dia melihat peluang di Madinah itu wah lebih prospektif gitu ya lebih menguntungkan. Nah akhirnya dia pergi ke Madinah karena niat itu maka ini niat yang tidak ikhlas bukan karena Allah tapi karena dunia atau dia niat hijrah karena wanita yang dia incar mau dia lamar mau dia nikahi ikut hijrah ke Madinah waduh kalau gak diikuti ke Madinah khawatir bisa berorang Akhirnya Dia tinggalkan Mekah Dia ikut hijrah Tapi dengan niat Mengejar wanita Yang memang selama ini diincarnya Maka Ini Niat hijrah yang tidak ikhlas Karena wanita Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Siapa orang yang niat hijrahnya Karena dunia atau karena wanita Maka Maka hijrahnya kepada hal tersebut dalam hal ini dalam hal ini Rasul shallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya maka dia hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya tapi siapa orang yang hijrahnya kepada dunia atau kepada wanita maka hijrahnya adalah kepada hal itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan maka berarti dia hijrahnya kepada dunia dan kepada wanita. Tidak disebut. Apa maknanya? Kata Syekh Salim, ini adalah menunjukkan hinaknya dunia dan wanita yang dikejar oleh orang yang hijrah tadi. Dan dalam semua bahasa dalam banyak tradisi kalau kita menyebut sesuatu yang hina dalam pandangan kita Atau sesuatu yang dibenci oleh kita Baik benda ataupun orang Rata-rata, saking bencinya, saking hinanya Kita tidak menyebut nama dari orang itu Umpal kita benci kepada seorang Namanya si Ujang Umpama ya, contoh Nah, terus Kedengaran berita buah si Ujang itu tadi dari sini Lalu saya berkata Ngapain itu orang kesini Disebutnya itu orang Tidak disebut ngapain si Ujang kesini Enggak, tapi ngapain orang itu Pokoknya seumur hidup Saya gak mau bertemu dengan orang itu Bukan dengan si Ujang Namanya tidak disebut ya. Ada orang bilang kepada kita, "Eh, saya nanti mau ke Si Ujang tuh. Antum mau titip salam enggak?" Saking bencinya kepada Si Ujang. Kita mengatakan, "Kalau antum ketemu orang itu, jangan sekali-kali menyampaikan salam saya kepadanya." Tidak disebutkan kalau antum ketemu Si Ujang enggak orang itu. Enggak mau disebut namanya juga. Jadi, dalam bahasa Arab Juga seperti itu Makanya saya saling menyatakan Tidak disebutnya dunia dan wanita Di akhir hadis ini Dengan mengatakan siapa orang yang hijrahnya Kepada dunia yang ingin dia raih Atau wanita yang ingin dia nikahi Maka berarti hijrahnya itu Kepada hal itu Disebut kepada hal itu Tidak disebut maka berarti hijrahnya itu Kepada dunia atau kepada wanita Tidak disebut begitu Itu menunjukkan tidak disebutnya itu adalah Sesuatu yang hina dan dibenci Ini hadis pertama tentang ikhlas Wajibnya kita beramal Dengan niat yang ikhlas Hadis kedua dalam kitab Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an Rasul alaihi salatu wasalam bersabda inna Allah la yamru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yamru ila qulubikum sesemuanya Allah tidak akan melihat kepada jasad kalian atau rupa kalian tidak akan melihat pendek atau tingginya Kekar atau kurusnya Tidak akan melihat warna kulit hitam atau putih atau sawo matangnya Juga tidak akan melihat kepada rupa Apakah dia cantik atau jelek Tampan ataukah jelek Apa hidungnya mancung ataukah pesek Apakah matanya belotot atau sipit Apakah Pipinya itu kembu atau hmm, Apa lawan dari kembu? Felt? Enggak Kemong Enggak Maknanya Kondisi fisik Kondisi jasad Warna kulit Tidak berpengaruh kepada pahala dan dosa Umpamanya Wah ini cakep ini Diberi pahala aja atas dasar cakepnya Enggak Wah ini dosa ini karena jelek banget Matanya blotot Pipinya kembuk, hidungnya pesek, bibirnya jeding Warna kulitnya hitam Wah ini dosa besar Enggak Enggak Allah tidak akan memberi pahala Atau menetapkan dosa Karena rupa dan jasa Walakin Tapi Allah hanya akan melihat Kepada hati-hati kalian ini juga hadis yang dikutip oleh Imam An-Nawawi Rahimahulam kitab Riyadus Shalihin bab ikhlas. Kata Syalim, alangkah baiknya kalau Imam An-Nawawi termasuk di sini Syekh Al-Hakimi dalam eh um, Ma'arjul Qabul mengutip hadis ini, alangkah baiknya kalau hadis yang dikutip adalah hadis yang satu lagi. Sama suhih diriwayatkan oleh imam muslim Dalam kitab suhih muslim Yang menyatakan Walakin yam duru ila kulubikum wa amalikum Tapi Allah akan melihat kepada hati kalian dan amal kalian Ada tambahan wa amalikum Dalam riwayat yang lain dalam suhih muslim Kenapa harus ada tambahan ila amalikum Agar hadis ini tidak dipakai dalil oleh orang-orang Murejiah untuk mendukung Keyakinannya yang bautil Yang salah, yang keliru Sebab Orang-orang Murejiah Menyatakan iman itu cukup Di hati Tidak perlu diucapkan, tidak perlu diaplikasikan Dalam bentuk amal, asal A dalam hati Cukup Ini salah satu contohnya hadis ini Nah ini kekeliruan besar Jadi Allah melihat kepada hati kalian, juga kepada amal-amal kalian. Yang dimaksud Allah akan melihat kepada hati itu berkaitan dengan niat. Amalnya bagus, niatnya jelek, maka Allah akan lebih melihat kepada niat yang ada di dalam hati membawanya orang sholat dengan khusyuk, nangis, sesuai dengan sunnah, bagus amalan lahiriahnya tapi dalam hatinya dia ria mudah-mudahan dengan kehusyuan sholat saya ini ada yang mau mulung mantu nah niatnya begitu umpamanya mudah-mudahan dengan saya memakai gamis, memakai jenggot, memakai Selanak yang ngatung Mudah-mudahan saja ada yang Ngasih kepercayaan Jadi apa gitu Amalnya bagus tapi Niatnya jelek Maka Allah akan melihat Niat Allah berfirman Fawailul lil musallin Alladhinahum ansalatihim sahun Walladhinahum yura'un Celaka orang yang sholat. Yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Dan orang-orang yang ria. Orang-orang yang ria dalam sholatnya. Kita pernah buk membahas. Hadis riad muslim yang suhi. Tentang tiga manusia hebat. Dengan tiga amalan hebat. Tiga-tiganya masuk neraka. Karena apa? Karena niatnya. Ingin dipuji orang. Satu. Orang yang mati syahid Yang kedua orang yang Berilmu dan mengamalkan Ilmunya ketiga orang Yang hartawan dan dermawan Sampai habis Hartanya untuk diinfakkan Disodakokkan didermakan Kepada orang lain Tapi ketiga-tiganya masuk neraka Bukan karena amalannya Amalannya hebat Jihad Berilmu dan mengamalkan Serta mengajarkan ilmunya Dan infak, amalannya hebat Tapi mereka masuk neraka Karena niat Niatnya yang Salah Dan niat tempatnya di dalam hati Inilah dalil kedua Dalil ketiga Dari hadis Tentang ikhlas Diterima dari Abu Musa al-As'ari Radhiallahu'an kata Abu Musa Al-As'ari radhiyallahu an Suri la Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama anir rajuli yuqatilu shaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu ri'an ayu dhalika fi sabilillah faqala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam man qatala litakuna kalimatullahi hiyal uliya fahuwa fi sabilillah kata Abu Musa Rasul sallallahu alaihi wa ditanya tentang seseorang yang berperang karena keberanian dia hobinya memang perang dia punya kemampuan dalam berperang ahli memainkan senjata tombak panah, pedang zaman dahulu ya belum ada senjata api gerakannya lincah tenaganya kuat jadi berani kalau orang punya kemampuan kayak gitu gatel inginnya perang terus ada yang kayak gitu saya dengar ada ya, satu komunitas ikhwan kita, hidupnya itu hanya mencari perang. Ketika perang berkecamuk di Afgan, dia ke sana. Beres, dia nyari lagi, oh di chatnya, berangkat ke sana. Di Bosnia, berangkat ke sana. Di, pokoknya di mana saja di dunia ini ada perang antara Islam dan kafir, dia berangkat ke sana. Hobi. dan ada lagi ditanya orang yang berperang karena hamiah, hamiah itu karena karena fanatisme golongan karena asobiah karena nasionalisme negaranya apapun bentuk negaranya mau komunis, mau republik mau kerajaan, mau benar mau salah, pokoknya sekali negara saya di, dihina, bang <tuh> Karena nasionalisme Karena kesukuan Karena asobiah Dan ada lagi orang yang berperang karena ria Karena ingin dipuji Kalau yang tadi, yang dua pertama Enggak ingin dipuji, mau dipuji, mau tidak Mau dihina atau tidak Pokoknya perang Karena keberanian Dan yang kedua karena asobiah Karena kesukuan, karena nasionalisme Dan yang ketiga ini Karena ria, karena ingin dipuji Manakah di antara ketiga orang tadi yang perangnya disebut visabilillah di jalan Allah? Dijawab oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat perang dengan tiga jenis niat tadi tiga-tiganya salah karena keberanian, salah karena asobia, salah karena riyah. Apalagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberi jawaban yang bisa. Menentukan Baik buruknya Benar salahnya setiap jenis perang Kata beliau Siapa orang yang berperang Untuk menjadikan Kalimat Allah menjadi tinggi Maka itulah Yang disebut di jalan Allah Tidak boleh kita perang Karena hobi, karena keberanian Karena nasionalisme Atau kesukuan Karena apalagi riak tidak boleh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Abu Daud beliau menyatakan laisa man da'a ila asabiyah wa minna man qatala ala asabiyah wa minna man mata ala asabiyah. Bukan dari umatku. Orang yang berdakwah atas dasar asobiah Menyeru, mengajak manusia lain kepada kesukuan Kepada nasionalisme Kepada komunitas tertentu Juga bukan umatku orang yang berperang di atas dasar asobiah Dan bukan umatku orang-orang yang mati di atas dasar asobiah Jadi tidak boleh kita Berperang Karena membela nasionalisme yang kita miliki Adapun hadis yang sering kita dengar Hubbul wakon minal iman Cinta tanah air ini sebagian daripada iman Ini hadis palsu Bukan ucapan Nabi Muhammad S.A.W Jadi tidak benar Itu hadis itu tidak benar Bukan ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang ikhlas itu adalah perang yang ditujukan untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu Wataala. Maka inilah yang disebut dengan perang di jalan Allah. Itulah bu poin yang kedua yaitu ikhlas. Poin yang kedua dari rukun-rukun ibadah. Rukun yang pertama siddiqul azimah. Kedua ikhlas. Ketiga mutabaah. Maksudnya mutaba'atul Rasul sallallahu alaihi Rukun ketiga dari ibadah adalah mengikuti Rasul sallallahu alaihi Kemarin Bu Beberapa pertemuan yang lalu Kita sudah menjelaskan Bahwa Mengikuti Rasul S.A.W ini sebagai Salah satu bukti Kecintaan kita kepada Allah Kalau kita betul cinta kepada Allah Buktikan dengan cara Mengikuti sunnah Rasul S.A.W Karena apa? Karena manusia yang paling mencintai Allah Di alam jagat raya ini Adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Tidak ada Satupun manusia yang Kadar kesintaannya kepada Allah Menyamai Apalagi melebihi Kesintaan yang dimiliki Oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada Allah Jadi Nabi adalah manusia yang Kadar kesintaannya kepada Allah Paling tinggi Paling kuat dan beliau telah mewujudkan seluruh kecintaannya kepada Allah dalam bentuk seluruh amal-amalnya. Amal-amal beliau adalah bukti besarnya cinta beliau kepada Allah. Dan merupakan bentuk kecintaan kepada Allah yang benar. Itulah amal-amal yang dilakukanlah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu apabila kita pun mengaku cinta kepada Allah, buktikan dengan cara pembuktian yang benar, yaitu ikuti aja amalan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab amalan Rasul Sallallam merupakan permujudan dari kecintaan yang benar dari diri beliau kepada Allah. Selain mengikuti Rasul itu sebagai bukti cinta kepada Allah Maka mengikuti Rasul pun dijadikan sebagai salah satu rukun ibadah Salah satu syarat diterimanya ibadah Ini adalah syarat yang mesti untuk diterimanya ibadah seorang hamba maka setiap hamba harus beribadah kepada Allah sesuai dengan yang Allah syariatkan jadi cara ibadahnya kepada Allah itu juga tidak boleh ngarang sendiri caranya harus sesuai dengan yang ditetapkan oleh Allah nah ketetapan Allah tentang tata cara ibadah itulah dinul islam agama Islam yang tidak akan diterima agama lain apapun oleh Allah dari seseorang selain Islam. Allah berfirman dalam Ali Imran 85, "Wa may yabata bighairal islami diinan falai minhu wa fil akhirati minal Siapa yang mencari selain Islam. Siapa orang yang mencari agama selain Islam? Fala yuqbalaminhu, maka tidak akan diterima agama itu dari orang itu wa huwa khosirin dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha kata Aisyah Rasulullah saw bersabda Man ahdha fi amrina hada ma laysa minhu fahu raddun siapa yang mengada-ada dalam urusan kami ini sesuatu yang bukan termasuk bagian dari urusan kami maka hal yang diada-adakan tadi tertolak man ahdasa siapa yang mengada-adakan fi amrina dalam agama kami fi amrina hada dalam agama kami ini malaysaminhu sesuatu yang bukan termasuk bagian dari agama kami jadi ngarang-ngarang gitu Maka hal itu tertolak Tidak akan diterima Jadi kalau kita ibadah kepada Allah Tapi cara ibadahnya Ngarang sendiri Tidak dicontohkan oleh Rasul Maka ibadah itu Tertolak Dalam sahih muslim Allah berfirman Man amila amalan Laisa alaihi amruna Fahuarab Siapa yang mengamalkan suatu amalan amruna, Tidak ada contohnya dari kami Atas amalan itu Fahwaradun maka amalan itu tertolak Jadi amalan apapun Yang tidak mengikuti contoh dari Rasul SAW Amalan tersebut tertolak Baik yang tertolak tersebut adalah Amalan yang tidak mengikuti contoh itu Ataupun ibadah yang tercampuri oleh amalan yang tidak dicontohkan itu Contoh Umpamanya sholat Sholat maghrib Ada orang sholat maghrib di rokaat terakhir Seusai ruku dia melakukan Kunut yang disebutnya Kunut tolak bala umpamanya ya Di kampung-kampung Suka ada Ibu, yang begini Kunut tolak bala sama sekali Tidak dicontohkan oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam Maka itu tertolak Timbul pertanyaan Apakah yang tertolaknya itu Hanya kunutnya saja Ataukah sholat maghribnya juga? Kalau yang tertolak tidak diterima itu hanya kunutnya saja. Berarti sholat maghribnya diterima. Ya, Yang ditolak hanya kunutnya saja. Tapi kalau umpamanya yang tidak diterima dua-duanya. Ya berarti sholat maghribnya juga ditolak. Jawabannya adalah dua-duanya Ya kunut Tolak balanya Ya sholat maghrib yang diselipi kunut tolak balanya Dua-duanya ditolak Tidak diterima Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dua-duanya tertolak. Man amilah amalan leih soalaihi amruna falhuarad. Siapa orang yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada contohnya dari kami maka hal itu tertolak. Inilah ketiga rukun atau syarat ibadah. Cuba bu daripada ngantuk. Sebutkan tiga rukun ibadah teh Satu Sidhukul Azimah Sidhukul azimah Teh apa bu? Uh, kuat Niat tekad ya bu? Tekad yang kuat Dan tekad yang kuat ini di, di, di, Dibuktikan Dengan cara mengerahkan Segenap Kemampuan dan kesungguh-sungguhan Dalam melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Dan menjauhi yang dilarangnya Tidak bersikap lemah, tidak malas Itu sirkulazimah Kedua apa bu? Ikhlas Apa ikhlas teh? Memiatkan amal Untuk meraih wajah Allah dan kebahagiaan di akhirat Kalau amal ditujukan untuk meraih keuntungan dunia Berarti tidak ikhlas Ketiga apa bu? Mutaba'atul Rasul Apa mutaba'at? Mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Dayu-dayunya dari ayat dan hadis Sudah Inilah bu Tiga rukun atau syarat Dalam ibadah Tidak akan diterima atau tidak akan lahir suatu ibadah tanpa ketiga rukun ini. Sidhul azimah merupakan syarat lahirnya amalan. Kuatnya tekad, bersungguh-sungguh. Syarat lahirnya amalan kalau umpamanya tekadnya. Lemah, tidak sungguh-sungguh Malas, lemah Itu tidak akan beramal Tidak akan lahir amalan Jadi sidukul azimah merupakan syarat lahirnya amalan Niat yang ikhlas Dan mengikuti sunnah rasul Merupakan dua syarat Diterimanya amalan tidak akan ada ibadah yang diterima Kecuali terpenuhnya dua syarat barusan Umpah sidkul azimah ada tinggi Tapi tidak ikhlas dan tidak mengikuti sunnah rasul Amalnya lahir ada Tapi tidak akan diterima Maka niat yang ikhlas Tanpa sidkul azimah adalah hayalan, angan-angan dan bayangan. Niatnya ikhlas, tapi tidak ada sikul azim, tidak kuat tekadnya, malas. Itu hanya angan-angan, hanya hayalan dan mengundur-undur dalam melakukan amalan dari waktu yang semestinya ikhlas maikhlas, cuma malasnya luar biasa ah nanti ya nanti ya akhirnya luput sudah terlewat sebaliknya sidukul azimah tanpa ikhlas adalah syirik besar atau syirik kecil sesuai dengan kadar ketidakikhlasannya sidukul azimahnya tinggi tekadnya tinggi, usahanya sungguh-sungguh tapi tidak ikhlas mungkin ria atau ditujukannya bukan hanya kepada Allah tapi juga kepada makhluk yang lain, bisa syirik baik syirik besar ataupun syirik kecil ikhlas dalam niat dan ditunjang dengan sidukul azimah niatnya ikhlas semangatnya tinggi tapi amalannya tidak sesuai dengan sunnah rasul maka lahirlah amalan yang beda yang diadakan diada dalam agama melaksanakan syariat yang tidak diizinkan untuk dilaksanakan oleh Allah dan amalan itu tertolak coba amalan tanpa siddiqul azimah hanya ada ikhlas dan mutabah maka amalan itu hanya hayalan ditunda-tunda dinanti ikhlas mah ikhlas mau dilaksanakan sesuai dengan sunnah rasul karena sudah tahu begitu tapi malasnya bukan main nanti sajalah masih malas cuaca masih dingin sebentar lagi hujan ah hayalan siddiqul azimah Tanpa ikhlas Semangatnya tinggi, usahanya sungguh-sungguh Sesuai dengan sunnah Rasul Tapi tidak ikhlas Ria atau syirik besar Bisa syirik besar, bisa syirik kecil Sebaliknya Ikhlas ya ikhlas Sirkul azimahnya tinggi Semangat tinggi, usahanya sungguh-sungguh Juga ikhlas Tapi tidak mengikuti sunnah Rasul Lahirlah Beda jadi kurang aja Dari salah satu di antara tiga rukun ibadah ini Maka ibadah itu tertolak Maka tidak akan lahir amalan dari seorang hamba Kecuali dengan adanya sidukul azimah dan tidaklah diterima amalan seorang hamba Kecuali dengan terpenuhinya niat yang ikhlas dan mengikuti sunnah Oleh karena itu berkata Fudail bin Iyad rahimahullah Ketika menafsirkan surah Al-Mulek ayat yang kedua Allah menyatakan Liya beluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan hidup dan mati untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Yang dimaksud yang paling baik amalnya adalah akhlasuhu wa aswabuhu. Siapa yang paling ikhlas dan paling benar? Paling ikhlas artinya niatnya ditujukan hanya untuk Allah. Paling benar artinya Amalnya dilakukan sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Maknanya Ikhlas adalah bersih dari noda-noda syirik Dan sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Inilah bu, tiga syarat ibadah Yaitu Sidqul Azimah ikhlas dan mutabah selesai poin pertama dari eh poin kedua ya pertama takrif ibadah yang kedua rukun dan syarat ibadah ibu-ibu masih kuat untuk dilanjutkan mending banget Entah mingnya itu khusyuk Entah ngantuk Entah dua-duanya Ya khusyuk, ya ngantuk Orangnya sedikit Kita teruskan ke Ba'du'an wa'il ibadah Beberapa jenis ibadah Beberapa bentuk dan Atau contoh dari ibadah Ibadah itu bu banyak Kemarin kan kita sudah jelasan Ta'rif Atau definisi dari ibadah Ibadah itu adalah Sebuah ungkapan Sebutan yang mencakup Segala sesuatu yang diridui Dan dicintai oleh Allah Baik berupa ucapan Amalan, lahir, ataupun batin Itu semuanya ibadah Apa saja contoh Bentuk atau jenis ibadah Banyak Nah, satu yang pertama Berdoa Kita kan ibadah hanya kepada Allah Ibadah, salah satu contohnya Adalah berdoa Kepada siapa berdoanya? Ya kepada Allah tentu saja Berdoa kepada Allah berarti ibadah kepada Allah Berdoa kepada malaikat Berarti beribadah Kepada malaikat dan itu gak boleh Ibadah itu hanya bolehnya kepada Allah berdoa kepada jin haram hukumnya karena berdoa adalah ibadah berdoa kepada jin berarti ibadah kepada jin dan itu syirik doa merupakan ibadah teragung bahkan inti dari semua ibadah, makanya semua jenis ibadah di dalamnya pasti terkandung doa dalam sholat ada doa dalam saum ada doa dalam zakat ada doa dalam haji ada doa dalam semua ibadah ada doa baik ibadah yang wajib yang sunnah ataupun yang mubah sebentar bu sebentar ya waalaikumsalam betul iya Iya. Yeah. Iya. Yeah. Mm Heeh. -hmm. Alamatnya di mana, Bu, ya? Oke, SMS kami ya, Bu. Oke. Iya. Iya, iya, iya. Iya, oke. Oke, okay, makasih. Ayo. Allah berfirman, kita lanjutkan lagi, Bu. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Ghafir ayat 9. Surah Ghafir nama lainnya surah Al-Mu'min. Kata Allah, "Wa qala rabbukum" Udu'uni astajib lakum Inna alladhina yastadbiruna an ibadati Sayadkhuluna jahannama dakhirin Kata Allah Dan Rabbimu telah berkata Telah berfirman Yaitu Allah Udu'uni astajib lakum Berdo'alah kalian kepadaku Maka aku akan kabulkan bagi kalian Lalu kata Allah sesungguhnya orang-orang yang tak kabur dari ibadah kepadaku Maksud ibadah disini doa Orang-orang yang tak kabur dari berdoa kepadaku Artinya tidak mau berdoa kepada Allah Maka orang itu mereka akan masuk ke dalam jahanam dalam keadaan terhina Kata Allah, berdo'alah kalian kepadaku Aku akan kabulkan doa kalian Dan orang-orang yang takabur tidak mau berdoa kepadaku Tidak mau berdoa disebutkan Ya stagbirna an ibadati yang takabur dari ibadah kepadaku Jadi Ibadah yang dimaksud disini berdoa Jadi doa ini ada dua macam Doa ibadah dan doa masalah doa ibadah itu adalah doa yang merupakan ibadah dan yang kedua doa yang berupa permintaan kepada Allah dalam, dalam salah satu hadis Nabi alaihissalatulussalam bersabda ad-doa huwal ibadah doa itu adalah ibadah Lalu beliau membacakan ayat yang tadi dijelaskan dalam surah Ghafir ayat 60 yang menyatakan berdoalah kalian kepadaku maka aku akan Kabulkan bagi kalian Dan semuanya orang-orang yang tak kabur dari ibadah Kepadaku Dia akan masuk jahanam dalam keadaan terhina Hadis ini Riwayat Imam At-Tirmidhi Lalu Imam At-Tirmidhi menyatakan Hadis ini Hasan Sohih Hadis ini Sohih Mursi Al-Albani Rahimahullahu Ta'ala Sebagaimana yang beliau jelaskan dalam Sohih Sunan At-Tirmidhi dalam hadis at-Tirmidzi juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu masa marfu'. Sara marfu' itu artinya hadis ini langsung bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau hanya berupa ucapan sahabat disebut hadis mauquf. Kalau Ucapan dan perbuatan Nabi disebut Marfu' Kalau ucapan atau perbuatan sahabat Disebut maukuf Kalau ucapan atau perbuatan Tabiin disebut Maktub Jadi kalau dikatakan <tuh> Dari Ibnu Abbas Rabia Anhu Anhumah secara Marfu' nah, Kalau secara marfu berarti Bersumber dari Nabi SAW ucapan atau perbuatan Nabi yang terdengar oleh Ibnu Abbas Kata Ibnu Abbas, Nabi SAW bersabda Iza sa'alta fas'alillah Kalau kalian meminta, maka memintalah kepada Allah Hadis ini terdapat dalam kitab Su Suhiyat Tirmidhi masih dari at-Tirmizi, riwayat at-Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasul sallallahu bersabda innahu man lam yas'al am lam yas'illah yab'a alaihi. Kata Nabi sallallahu sesungguhnya Siapa orang yang tidak meminta kepada Allah maka Allah akan murka kepada orang itu. Jadi Allah itu karakternya berbeda dengan manusia. Kalau manusia dimintai apapun, lebih sering diminta itu ngasen, kerong-rong. Tapi Allah setiap kali diminta dia senang. Malah kalau tidak diminta marah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang tidak meminta kepada Allah, Allah akan marah kepadanya. Dan itulah perbedaan sifat Rahman dan Rahim Kalau Rahman adalah sifat yang setiap kali diminta dia ngasih Kalau Ar Rahim, kalau tidak, tidak diminta dia marah Jadi sering-seringlah berdoa Minimal dikabulkan atau tidak Kita sudah dapat pahala dengan doa itu jadi belum dikabulkan, belum apa Dengan berdoa sudah dapat pahala Sudah menggugurkan dosa Belum lagi nanti kalau di, dikabulkan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka tidak akan Pernah rugi orang yang berdoa Lebih sering dia berdoa Lebih untung Jangan kita punya Fikiran lah saya percuma Berdoa juga dosa saya terlalu banyak ya Pasti tidak akan dikabulkan lah Jadi berdoa juga percuma Akhirnya tidak berdoa Akhirnya dia Meluputkan Melepaskan Keuntungan dan kebaikan Yang lahir dari doa Padahal Keuntungan doa banyak Pertama dapat pahala Karena itu ibadah Kedua menggugurkan dosa Karena berdoa adalah kebaikan Dan setiap kebaikan menggugurkan dosa Ketiga Ketiga Doa itu bisa meredam murka Allah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang tidak meminta kepada Allah, Allah murka, Allah marah. Dan salah satu fungsinya doa itu bisa membuat kita terhindar dari musibah yang tadinya dicanangkan untuk kita kalau kita tidak berdoa. Tapi karena kita berdoa, musibah itu tidak kena kepada kita. Dan yang keempat tentu saja keuntungannya bila doa itu dikabulkan maka kita akan memperoleh apa yang kita minta dalam doa kita ya Allah berikan saya rezeki yang banyak agar saya bisa membangun mesin, membangun pesantren, membiayai dakwah ya Allah berikan desi, udah berdoa begitu untungnya pertama dapat pahala kedua gugur dosa ketiga Allah tidak murka keempat satu musibah terhindar dari kita belum lagi kalau doanya di, dikabulkan, dapat aja umpam satu triliun satu triliun dolar lagi. Wah jadi pesantren jadi masjid dakwah bisa subur dan seterusnya. Satu aja umpamanya Dari doa tadi Tidak umpamanya Kebaikannya tidak Teraih umpamanya doanya tidak dikabulkan ah, Minimal pahala sudah dapat Dosa sudah gugur Dan yang lain-lainnya Jadi tidak ada ruginya berdoa Mau dikabulkan mau tidak Tapi lebih utama kalau kita berdoa Dengan Disertai keyakinan Bahwa doa kita itu insya Allah Akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Inilah jenis ibadah yang pertama Yaitu berdoa Kedua Khauf Apa arti khauf? Takut Ada lagi Takut yang lain disebut apa? Khashya Pernah ya kemarin kita bahas Bedanya khawuf dengan khashya Kalau khashya takut berdasarkan ilmu Takut dengan disertai pengetahuan terhadap apa yang ditakuti Apa alasannya harus takut kepadanya Bagaimana cara untuk mengaplikasikan rasa takut tersebut Terus-terusnya itu khosyah. Makanya Allah berfirman: Innama ya shallallahu min aibadihil ulama. Hanyalah orang-orang yang khosyah kepada Allah, yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya, hanyalah para ulama, orang-orang yang berilmu dengan ilmunyalah maka dia takut, takut berdasarkan ilmu. Kalau kau ah, takut terhadap sesuatu yang masih samar, belum pasti. Apa yang ditakutinya? Apakah pasti kejadian apa enggak? Belum pasti itu khawf namanya. Dua-duanya khawf ataupun khasyah wajib kita miliki kepada Allah. Khasyah wajib kita miliki kepada Allah karena ilmu yang kita miliki tentang Allah menyatakan Allah itu syadidul iqaf. Allah itu pencemburu, Allah itu mahadhasyat siksanya, Allah itu begini begini, wah oh, pokoknya membuat kita takut. Juga khuf, rasa takut terhadap sesuatu yang samar, belum pasti umpamanya, ya umpamanya kita belum tahu apakah Allah mentakdirkan kita jadi ahli surga atau ahli neraka. Kita belum tahu apakah kita mati dalam keadaan su'ul khotimah atau husnul khotimah Kita belum tahu apakah kita termasuk golongan orang yang perlu hidayah ataukah orang yang disesatkan di akhir hayatnya Itu hal-hal itu yang masih samar bagi kita Sekarang, Allah menganugerahkan Anugerah yang luar biasa hebatnya kepada kita berupa hidayah Berpakai iman, makanya kita ibadah tetap, tak pernah tinggal menutup aurat, tetap kita lakukan menuntut ilmu seperti ini juga tetap kita laksanakan hidayah ini masya Allah berikan kepada kita. Tapi kita tidak tahu terhadap makar Allah terhadap diri kita. Apakah akan selamanya begini, ataukah menjelang akhir hayat kita akan belot? Wallaahi tibillah. Kita tidak tahu Dan Allah menyatakan Tidak ada yang aman terhadap makar Allah Kecuali kaum yang zalim Jadi tidak boleh kita Merasa aman Dari makar Allah Sebagaimana surah Al-Araf 99 makar Allah ilal khasirun Tidak ada orang yang merasa aman Dari makar Allah Kecuali kaum yang rugi nah kita tidak tahu rencana Allah terhadap diri kita rasa khawatir ada kata orang Sunda hariwang sebab hadis menyatakan ada orang yang sejak kecil ibadah dengan amalan ahli surga menjelang akhir hayatnya belot beramal dengan ahli neraka mati dalam keadaan demikian dia masuk neraka ada lagi orang yang sejak kecil beramal dengan amalan neraka menjelang akhir hayat belot, tobat, beramal ahli surga, jadi ahli surga. Sejarah juga membuktikan seperti Bal'am, seperti Borsiso dan yang lain-lain. Nah, walaupun kita sekarang merasa di atas hidayah Allah kita multazim kepada sunnah Kita memiliki uh, Akidah yang lurus Kita juga tetap memelihara Semangat ibadah Semangat amal soleh, tetap ngaji Tetap mengamalkan sunnah Tapi kita tidak tahu Akhir kematian kita Dan itu kita khawatirkan Nah khawatir seperti itu Disebut khauf Jadi khauf adalah ibadah Allah berfirman dalam surah Ali Imran 175 Fala takhafuhum Wa khafuni inkuntum mu'minin Janganlah Kalian takut kepada mereka Tapi takutlah kepada kepadaku Kalau kalian orang-orang mukmin. Itu kata Allah Jangan takut kepada manusia Tapi takutlah kepada Allah Menunjukkan takut kepada Allah Karena diperintahkan oleh Allah Berarti itu pasti bernilai ibadah. Bahkan Allah mengiming-iming surah Ar-Rahman 45. <tuh> Allah berfirman, <tuh> "Wa liman khafa maqama rabbihijannatan." 45? Oh. Kalau di saya 46 mana yang benar ya? 46. Oh, yang salah mata sadri. 46. Al-Rahman ayat 46. Kata Allah: "Waliman khafah makamarabbihi jannatan. Dan bagi orang-orang yang takut kepada maqam Allah, dia akan memperoleh dua surga, bukan satu surga, dua surga, jannatan. Yang dimaksud takut kepada maqam Allah. Dijelaskan di sini Adalah Ketika manusia berdiri Di hadapan Allah Di alamah syar Waliman khafa makam Rabbihi jannatan Bagi orang yang takut Kepada Saat Ketika manusia Berdiri di hadapan Allah Orang itu akan memperoleh Dua surga Coba Ayat ini kita baca dalam Salah pisepi penghayatan Dan bagi orang Yang takut Kepada hari ketika Manusia berdiri di hadapan Allah Di alam masyarakat Kita sudah membahas alam masyarakat Umpamanya Kalau dalam buku ini Belum nanti ada Pada waktu kita membahas Tentang Rukun iman yang ke-6, eh ke-5, iman kepada hari akhir. Salah satunya iman kepada adanya padang mahsyar, nanti dijelaskan ayat dan hadis. Yang menjelaskan bagaimana kondisi manusia pada saat itu. Semua orang tersiksa loh. Sampai semua orang ingin segera dihisad. Sampai datang kepada Nabi Adam Agar cepat diminta uh, kepada Allah Agar dihisab Nabi Adam tidak bisa Tunjukkan kepada Nabi Nuh Nabi Nuh tidak bisa terus sampai berakhir kepada Nabi Muhammad SAW Barulah beliau bisa beri syafaat Agar semuanya dihisab segera pada waktu alam masyar itu kondisi manusia macam-macam sesuai dengan amal, ada yang tenggel, ada yang di, terendam dengan keringatnya, ada yang seumata kaki, ada yang sebetis, ada yang selutus, sepingat ada juga yang sampai tenggorokan ada yang berjalan di atas wajahnya, bukan di atas kaki bukan di atas tangan, tapi dengan wajahnya bayangkan, berjalan dengan wajah Matahari amat sangat super dekat Cuma kira-kira satu mil Dari manusia Kebayang Begitu menyiksa keadaan saat itu Begitu menakutkan Orang yang terbayang seperti itu Takut kepada hal tersebut Maka orang itu akan terdorong Untuk beriman dan beramal soleh Allah janjikan kepada orang yang takut kepada hal itu dua surga. Kata Allah, waliman khafamaka marbihi jannatan. Dan bagi orang yang takut kepada hari di saat manusia berdiri di hadapan Allah, orang itu akan memperoleh dua surga. Dalam ayat lain Surah Al-Bukmin ayat 60 Allah berfirman: Wala'ina yuqtuna ma'atoh wa kulubuhum wajila, an ila Rabbihim rajyun. Dan orang-orang yang memberikan apa-apa yang telah mereka berikan, wa kulubuhum wajila dan hati-hati mereka takut annahum ila rabbihim ro'aji'un bahwa semuanya mereka akan dikembalikan kepada Allah jadi mereka beramal soleh berupa infak atau zakat atau sodakoh walaupun infak, zakat, sodakoh hati mereka tetap takut takut ditolak, takut tidak diterima juga dalam surah al-isra lima puluh tujuh wa yajuna rahmatahu wa yakhafuna azabah Orang-orang berimanlah yerjuna rahmatah. Mereka mengharapkan rahmat Allah, waya khafuna dan mereka takut terhadap azab Allah. Az Zumar ayat sembilan menyatakan aman huwaqani tunaa allayil saji dan wakaiman yahdarul akhir hu yerjura rahmat Rabbih. Orang yang beribadah malam Sepanjang malam dalam keadaan bersujud Dan berdiri sambil takut Kepada hari akhirat dan Mengharapkan rahmat dari Allah Nah ini ayat-ayat Yang menjelaskan tentang takut Perintah takut Keutamaan takut Ciri-ciri orang beriman Salah satunya adalah takut Menunjukkan takut itu amal soleh Takut itu adalah ibadah Amalan hati Yang bernilai ibadah Itulah ayat-ayat tentang takut. Ada pun hadis tentang takut juga amat sangat banyak. Pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wa wasallam hadis riwayat Imam Atermidi dari Abu Thaer al Rif'ah radhiyallahu anha kata Nabi saw. "Lau tak lama nama alamu, la wahid tum kalila, walabakaitum kasira, wamataladzat bin nisa'i alal ala firasah, walharaj tum ila suadat tajrauna ilallah." kata Nabi SAW seandainya kalian mengetahui apa-apa yang aku ketahui pasti kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis kalau kita mengetahui seperti yang diketahui oleh Nabi SAW pasti kita akan jarang tertawa dan sedikit eh, dan banyak menangis tertawanya sedikit, nangisnya banyak. Wa mataladzum binisa yaal firosot dan kalian tidak akan merasakan kenikmatan ketika kalian berdua dengan istri. Wa l-khorazdum ilah su'ada terjeroona ilah Allah dan pasti kalian akan keluar ke jalan-jalan sambil berteriak-teriak kepada Allah. Jadi kalau kita memiliki pengetahuan seperti yang diketahui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti kita sedikit tertawa dan banyak menangis. Bernas para sahabatui bertanya. Dijelaskan ini nanti salah uh, satunya oleh salin dalam kitab sejarah yang kusolin baca dan Apa sih? Yang diketahui oleh Rasul Sallallahu alaihi wasallam Yang menyebabkan Andai kita pun mengetahui Seperti itu Pasti Pastilah Kita akan Sedikit Tertawa dan banyak Menangis Kata Nabi s.a.w Sel -Sel Ra'aitu naro wa ra'aitu ahlaha Aku melihat neraka dan aku pun melihat para penghuninya. Kita ma ibu, jangan kan melihat neraka. Kita melihat apa di tayangan TV, bagaimana kejadian tsunami yang menimpa Aceh, gitu ya. Kita sudah ikut haru, ikut sedih, sampai inginnya juga kita nangis. Atau kita melihat Penderitaan seorang anak Yang kehilangan kedua orang tuanya Karena orang tuanya kecelakaan Anaknya selamat, orang tuanya semua mati Teriak-teriaknya itu si anak Karena sedihnya Membuat kita pun yang melihatnya Menjadi sedih Atau melihat orang Yang kecelakaan Saya juga ada yang ngirim email isinya foto kejadian kecelakaan tapi di luar negeri seseorang yang mengendarai sedan kecil melaju dengan kecepatan tinggi sambil SMS di sebuah jalan bebas hambatan sampai menyimpang dari jalur beralih ke jalur yang uh, ber, berapa? jalur yang bertolak belakang akhirnya menghantam sebuah truk besar tanpa direm sedikit pun dari foto-foto yang ditampakan sedikit pun tidak ada bekas ban mengerem ada berapa puluh foto di sana termasuk korbannya ih hancurnya itu orang lagi makan juga berhenti lihat buka email itu sambil makan otomatis berhenti saya panggil istri saya, anak saya, itu dia itu Wow, menjerit semuanya Ngeri, luar biasa Itu di dunia, Bu Dan bukan menghadapi siksaan, hanya kecelakaan Ini bagaimana kalau melihat neraka yang kedahsyatan neraka tidak ada yang menandinginya di dunia ini Dan bagaimana penderitaan para penghuni Itu berpengaruh kepada jiwa orang yang melihatnya Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Kalian juga tidak akan merasakan kelezatan bersenang-senang dengan istri. Kalian akan keluar ke jalan berteriak-teriak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Allah sering diperlihatkan hal-hal ghaib. -hal Neraka, surga, kemudian azab kubur, jin dan seterusnya dan seterusnya nah ini menunjukkan bahwa rasa takut adalah sesuatu yang positif asal takutnya kepada Allah takutnya kepada neraka takutnya kepada akhirat atau yang seperti itu sebentar eh terus hadis lain dalam Uh, riwayat Bukhari dari Ummul Al Ala Al-Ansariah radiyallahu anha dia berkata "Qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahi la adri wa ana rasulullah ma yuf'alubi wala bikum kata Rasul sallallahu alaihi wasallam demi Allah aku tidak tahu Padahal aku adalah utusan Allah Apa yang akan terjadi Kepada aku Dan apa yang akan terjadi Kepada kalian Itu Rasul Demi Allah Kata Rasul Aku tidak tahu aku Apa yang akan menimpa aku Dan apa yang akan menimpa kalian Tidak tahu Makanya kalau ada orang sekarang mengatakan, saya tahu nasib anda di masa yang akan datang. Padahal dia bukan seorang utusan Allah, bukan orang yang soleh, tapi orang yang salah. Maka tidak boleh kita percaya. Wajib kita dustakan. Karena Rasul pun tidak tahu apa yang beliau alami di akhir hayatnya, maka layaklah untuk takut, khawatir. Rasul Salamnya begitu, apalagi kita bu, kita ingat kisah Balam, kita lihat ingat kisah Burciso, seorang-orang yang ahli ibadah awalnya, tapi tergoda sampai di akhir hayatnya mati dalam keadaan menyembah syaitan. La naturali alaih, wale ya Jadi pantas apabila kita memiliki rasa khawatir. Dalam riwayat Imam At-Tirmidhi Dari Abu Hurairah RA. Rasulullah SAW Bersabda Ma ra'aitu mitlan nari Nama haribuha Wala mitla jannati Nama talibuha Kesindir kita dengan hadis ini bu ya. Kata Nabi SAW Aku tidak pernah melihat seperti neraka Tapi orang-orang yang takut Dari neraka Masih tertidur lelap. Dan aku tidak pernah melihat Seperti surga Tapi orang yang menginginkan surga itu Juga tetap tidur terlena Maknanya Hal yang paling menakutkan di alam jagat raya ini neraka yang semua orang harus harus sangat-sangat-sangat menjauh dari neraka itu tapi anehnya walaupun dahsyat azab penderitaan yang ada di neraka orang-orang yang takut kepada neraka itu masih tidur dalam arti tidak beramal untuk terhindar dari neraka dalam arti tidak meninggalkan maksiat Agar terhindar dari neraka Dan sebaliknya Pemandangan terindah Terbagus Yang ada Di alam ini Adalah surga Semua orang pasti menginginkannya Tapi semua orang yang menginginkannya Juga masih terlalap tidur Tidak mau beramal Untuk memasukinya Mestinya Orang yang takut kepada neraka, Menghindari dari maksiat dan orang yang menginginkan surga terdorong untuk taat. Masih dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu an rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda: Man khafa 'adlj Wa man adalaja Bala wal manzil Ala inna sil'atollahi Ghaliyatun Ala inna sil'atollahi Jannah Wah ini agak susah Ibu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Tapi kalau dalam bahasa Sunnah, pas Kata Nabi SAW salam, Man khafa adlaj Coba ibu-ibu yang mengerti bahasa Sunda Bantu saya menerjemahkan Ini ke dalam bahasa Indonesia Man khafa adlaj Siapa orang yang takut Dia akan Adlaj Adlaj itu orang Sunda bilang Ngeriyah Apa coba ngeriyah ibu? Apa? pelan-pelan, bukan, kurang pas, merayap, ngireyeh merayap, cacak itu lagi merayap, cacak eta keringirih gitu bu, tepas, jadi ngireyeh itu menggarap sebuah pekerjaan sedikit demi sedikit secara tekun sampai akhirnya Selesai, berhasil. Apa istilahnya bu? Alam-alam asal kelakon. Man kau fahamlah, siapa yang takut dia akan ngeri? Ya? Udah saja se- aslinya. Waman Abdullah je balalol menjil. Siapa orang yang ngeri? Ya? maka dia akan sampai juga di rumahnya Adlajbu mengadakan perjalanan pada malam hari setelah pulang dari tempat yang jauh pulang ke rumahnya jauh pada malam hari membuat wega, tapi ditekuni, dikireyeh sedikit demi sedikit walaupun jauh dan wega, tapi kalau dikireyeh, ditekuni sedikit demi sedikit lama-lama Sampai juga dalam di rumah tersebut yang dituju itu. Nah itu bu. Man khafah adzal jaman adzal bila bila manzil. Siapa orang yang takut? Dia akan geri. Umpamanya bu, malam hari kita mau pulang jauh, tapi di tengah perjalanan ini. Ya. Kalau mau bermalam di jalan takut, takut binatang buas, takut rampok. Takut kalau di padang pasir dulu ada badai Takut ini, takut itu Daripada diem dengan berisiko tadi Risikonya ada singa padang pasir Kalau di zaman itu ya Ada badai, ada rampok Lebih baik nyerayah Nikreh Nyerayah itu Berjalan sedikit demi sedikit sampai-sampai juga nanti di tempat tujuan siapa yang takut dia akan ngeriye dan siapa yang ngeriye walaupun jauh dan wagh pasti dia akan sampai juga di rumah di tempat yang akan dia tuju nah itu ala ya ini pertama tentang neraka kalimat ini siapa yang takut kepada neraka dia akan ngeriye akan menekuni amalan yang membuat dia itu terhindar dari apa yang ditakutinya Sebagaimana orang yang kemalaman di jalan Dia akan bermalam di tempat itu takut Ada binatang buas, ada perampok, ada badai Maka dia karena takutnya itu dia ngeri Walaupun gelap, jauh gitu ya Nah itu Maka lama-lama dia akan sampai Di tempat yang dituju Ala inna silatul Allah ghalia. Ingatlah bahwa sesungguhnya barang dagangan Allah itu mahal. Ala inna silatul Allahil jannah. Ingatlah bahwa da, baga, barang dagangan Allah itu adalah surga. Surga tidak akan diperoleh dengan harga murah, Bu. Surga tidak akan bisa teraih dengan Berleha-leha Surga tidak akan didapatkan Tanpa cucuran Keringat, darah Dan air Mata Siapa yang ingin surga Yang ingin bahagia Di akhirat Dia harus menderita di dunia Dengan berbagai macam Penderitaan Menderita dalam melakukan ibadah Menekuni ibadah Dalam setiap Pelaksanaan Pengamalan ibadah terkandung Penderitaan Dia harus siap menderita Menerima ujian dan cobaan Jangan bercita-cita Hidup bahagia di dunia Tanpa penderitaan Sebab surga itu sekali lagi Maha Makanya Setiap kali kita mengalami Penderitaan, berbahagialah Itu ujian adanya ujian menunjukkan pengakuan Allah terhadap eksistensi kita murid yang diuji, diberikan soal menunjukkan pengakuan sekolah terhadap orang itu, bahwa orang itu muridnya, gak pernah anak jalanan, eh kalian kumpul, ini ujian karena anak jalanan itu gak sekolah, umpamanya gak pernah mereka diuji, makanya gak perlu belajar cukup nyanyi aja di perempatan tapi jangan diikuti butuh yang begitu. Adanya ujian penderitaan yang Allah berikan kepada kita menunjukkan pengakuan. Allah menyatakan, ahasibannasu ayatsraqu ayqulu amana wahum la yattanu. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata kami telah beriman padahal mereka belum diuji? Asyadun balaan al-anbiya Thummas solihun Thummal amsal fal amsal Sehebat-hebat manusia dalam ujiannya Adalah para nabi Karena imannya juga hebat Kemudian orang yang soleh Kemudian orang yang lebih rendah lagi dari itu Yang lebih rendah lagi dari itu Yuk dalam rajulul alahsbi dini fainkanafidini salabahzi dalam hufil bala. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar iman. Makin kuat iman, makin hebat ujian. Ingat, surga Allah itu mah. Tidak bisa diraih dengan berleha-leha. Tidak bisa dicapai dengan rileks dan bermalas-malasan. Surga Allah harus ditebus Dengan cucuran Keringat Darah Air mata Dan lain-lain Ada lagi hadis lain Dari Ainsyah Dalam at Atirmidhi dan Ibnu Majah Radiyallahu anha Aisyah r.a. Sa'altu Rasulullah Sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallam An hadhi al-ayah Wal-lazina yu'tuna ma'atau Wa kulubuhum wajila Humul lazina yisrabun Al-khamur wa yisrikun Qal La ibnata s-sidiq La ibnata s-sidiq Wa lakinnahum Al-ladin yusumuna yusalluna yetsadqunahum yaxafun Allahu yubala minhum. Kata Aisyah, aku bertanya kepada Rasul Shallallahu alaihi wasallam tentang ayat ini. Ayatnya dalam Al-Mu'mminun ayat 60 tentang orang mukmin. Orang mukmin itu orang-orang yang memberikan apa yang mereka berikan dan hati mereka takut. Saudaraku, infak zakat, tapi takut hatinya. Kata Aisyah, apakah mereka itu orang-orang yang suka minum khamr dan suka mencuri? Orang yang takut itu saja karena maksiat. Kata Nabi, shallallahu alaihi wasallam, bukan wahai putri Asyidq, tapi mereka adalah orang-orang yang saum, solat bersodakoh, tapi mereka takut semua ibadahnya tidak diterima jadi ahli ibadah juga harus takut kalau yang ahli masyid, jelas harus lebih takut pasti itu mah di azab, kalau tidak tobat, kalau tidak terhapus dosanya baik dengan tobat ataupun dengan penghapus dosa lainnya pasti itu di azab tapi orang yang beribadah juga harus merasa takut takutnya adalah ibadah mereka ditolak tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itulah maka Kita melihat baik dari ayat dan hadis-hadis tadi takut termasuk salah satu hal yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis dan takut juga merupakan ciri orang-orang mukmin sehingga takut ini merupakan sesuatu yang bernilai ibadah dan amal soleh. Makanya poin yang kedua adalah takut poin yang kedua dari jenis atau contoh ibadah adalah takut, yang pertama tadi apa? berdoa yang kedua, takut ketiga tawakal tawakal ini akan kita jelaskannya bulan depan bu. sekarang waktunya mau habis sudah jam 11 lebih, sudah habis ya satu setengah jam lebih Gelas ibu-ibu sudah pada penuh. Kalau saya isi terus nanti luber. Jadi untuk siang hari ini kita cukup sampai di sini saja dulu. Insya Allah kita akan lanjutkan nanti kira-kira tanggal tiga ya ada satu kali lagi bulan Desember. Nah, tiga Dua pekan yang akan datang so, waktu yang ada kita akan Gunakan untuk dan jawab Jika seorang istri Pergi ke rumah saudara Tapi belum izin suami ketika di jalan ia dapat musibah atau kecelakaan. Satu, apakah musibah tersebut merupakan teguran dari Allah? Ya, bisa bermakna multi multi makna. Pertama, teguran dari Allah. Kedua, ujian. Ketiga, azab. Atas kesalahan-kesalahan yang kita pernah lakukan Sehingga dengan adab itu Kesalahan itu terhapus dosanya Semua apapun Tidak hanya keselakaan Tidak hanya berkaitan dengan izin suami Atau tidak musibah apapun Itu berkaitan dengan hal-hal tadi Jika musibah tersebut menyebabkan istri tersebut Hingga meninggal apakah termasuk su'ul khatimah Kalau suaminya tidak ribau Ibu pergi seperti itu Ya ibu Apalagi sengaja biar suami pergi dululah Setelah pergi nanti kita pergi Sebab kalau ada Apain minta izin Susah gak pernah diizinin Sudah gak perlu minta izin aja Ya dosa itu Bolehkah dalam sholat, tahajud atau witir Membaca surat atau ayat pendek Dengan cara memegang Al-Quran Dan membacanya dengan keras Sheikh Jibril membolehkan Dalam sholat sunat Kita membaca ayat dengan Memegang mushaf Tapi sebaik-baik Yang harus kita lakukan adalah Menghafal ayat semaksimal yang kita bisa Lalu ayat yang kita hafal itu kita baca tanpa harus memegang musham Dalil apa yang menguatkan bahwa Saat tersyahud akhir Telunjuk digerakkan daripada yang telunjuk diacungkan tanpa digerakkan Kalau dua-duanya dibolehkan memilih salah satunya Tidak salah, bukan? Yang lebih kuat adalah yang digerak-gerakkan berdasarkan hadis dari Wa'il bin Huzir riwayat Imam Ahmad dengan sunan yang Sahih kata Wa'il Nabi Sembelit kata Syahud duduk kemudian fa'ashar bi usbuhi sababa faro'aituha yuhardi kuha wajad ubiha lalu beliau berisyarat dengan peluncuknya lalu aku melihat beliau menggerak-gerakkannya dan berdoa dengannya Adapun hadis wala yuhardi kuha dan Nabi tidak menggerak-gerakannya Hadis itu dilihat Imam Al-Bayhaqi Tapi dengan syarat yang baik Jadi yang lebih kuat adalah yang digerak gerakkan Mana yang lebih baik Mengerjakan pekerjaan rumah Tapi tidak bisa ngaji Kalau ngaji rumah berantakan Mau punya pembantu Tidak bisa bayar ini tidak harus dibenturkan Bu Mengaji tidak berarti rumah berantakan Dan membereskan rumah tidak harus dibenturkan dengan jadwal ngaji Sekarang kalau tahu setiap hari Rabu ada ngaji jam 9 Katakanlah berangkat jam 8 untuk di untuk di jalan uh, satu jam Maka khusus hari Rabu yang ada ngaji itu Ibu Bangunnya jam 3 Bu Jam 3 Beres-beres, cuci, masak Jam 8 beres, tinggal berangkat Itu aja diatur jadwalnya Jadi rumah beres, ngaji bisa Dan untuk itu harus ada pengorbanan Pengorbanannya Bangun lebih awal Kalau umpamanya ada hari Rabu ngaji Terus belum beres-beres Bangunnya jam 6 Belum sholat Belum ini, belum itu Baru beres jam 10 pas berangkat sampai sini bubar. Ah, ya enggak. Jadi, Bu, tidak harus dibenturkan, atur jadwalnya. Saya merasa nyaman atau tidak takut kepada Allah karena saya merasa Allah itu Rahman dan Rahim. Dalam hidup saya selalu merasa Allah itu baik Dan hampir semua kebutuhan saya tersedia Meskipun tidak mewah Jadi saya berusaha menjalankan apa yang diperintahkan Dan meninggalkan larangan Dan beribadah sesuai kemampuan Jadi apakah saya salah dalam beribadah Karena nyaman dengan cintanya Allah Tadi bu sahabat Kita yakin ibadahnya jauh lebih dari kita Dan kadar kemaksiatannya jauh lebih rendah dari kita Tapi mereka merasa takut Takut itu dua bu Pertama takut karena dosa Kedua takut kalau ibadah kita tidak diterima Kalau ibu merasa semua ibadah dilaksanakan Rasanya tidak ada yang tidak dilaksanakan jadi untuk apa kita takut? Ada, Bu Takut kalau semua ibadah itu Ditolak Kata orang Sunda Capek gawe TK pake Sudah capek mengerjakan Tapi tidak terpakai Apalagi barijeng di teke Capek gawe TK pake barijeng di teke Ya sudah capek berbuat Tidak diterima Malah diazat Karena mungkin Mungkin ketika melaksanakan ibadah itu tercampur tercampuri ria atau ketidakikhlasan bukan hanya ditolak tapi di azab atau ketika melakukan ibadah itu mungkin tercampuri kebidaahan bukan hanya ibadah itu ditolak tapi juga di azab atau atau bu katakanlah semuanya ikhlas semuanya sunnah apa yang harus kita takuti takut kalau kadar kualitas dari ibadah yang kita lakukan itu tidak memenuhi standar minimal yang Allah tetapkan. Solat sih solat sesuai dengan sunah dan ikhlas, tapi malawung. Malawung itu ngelamun, tidak khusyuk, tidak ada penghayatan atau kurang sehingga berdosa karena hal tersebut. Nah, jadi yang kita takuti bukan hanya maksiat yang kita lakukan, tapi ibadah yang kita lakukan juga harus kita khawatirkan, khawatir ia ya ditolak bahkan diazab karena hal-hal tadi karena ke kekurangan keikhlasan, karena kebid'ahan atau karena di bawah standar minimal dari apa yang ditetapkan oleh Allah. Jadi, tetaplah miliki rasa takut ini kepada Allah Subhanahu wa Bagaimana hukumnya menerima hadiah tanpa pamrih? Namun kita tahu bahwa hadiah itu berasal dari uang yang cara memperolehnya dari pertanggungjawaban fiktif dan itu atas perintah pimpinannya. Kalau kita menerima pemberian dari seseorang, bu, apapun bentuk pemberian itu Pertama, kalau bentuk pemberiannya itu barang halal Seperti uang, pakaian, makanan-makanan halal Bukan yang haram, bukan narkoba, bukan minuman keras, bukan hal-hal yang haram dimiliki atau dikonsumsi Kedua cara memperoleh barang itu dengan proses yang halal, baik jual beli ataupun hadiah pemberian atau uh, hibah dari orang lain maka uh, kemudian yang ketiga orang yang memberikannya orang yang memiliki usaha halal walaupun tercampur yang haram Umpamanya pejabat Sebagai pejabat dia punya gaji tetap Dan gaji tetapnya itu halal Tapi pejabat itu melakukan KKN Salah satunya adalah memanipulasi data tadi Sehingga membuat proyek fiktif tadi atau membuat laporan pertanggungjawaban palsu Yang tersuai dengan kenyataan Haram Jadi tercampur yang halal dan yang haram Lalu orang yang sumbernya Campur aduk antara halal dan haram Memberi kepada kita Kita terima Dengan niat mengambil dari Penghasilannya yang halal Tanpa harus kita pertanyakan ini Barang ini uangnya kamu ambil dari hasil korupsi atau dari gaji Tanpa harus begitu di bu Nanti ngamuk dia Mau ngamuk mau tidak sih Pokoknya jangan ditanya Jadi terima saja Maka halal insya Allah bagi kita Asal pertama barangnya halal Kedua prosesnya juga halal Yang ketiga sumber penghasilan orang yang memberi itu ada yang halalnya Kecuali kalau orang itu frustran Ini saya ngasih hadiah uang 1 miliar Ini hasil korupsi saya 100 miliar Kamu saya kasih 1 miliar aja Nih, Nah kecuali kalau ngomong begitu Gak boleh kita terima Karena itu tahu dari yang haram Gaji di, gaji orang itu gak akan segitu kok Walaupun 10 tahun gitu Apalagi dia terang-terangan Ini dari hasil korupsi Maka tidak boleh Tapi kalau tidak bilang Langsung ngasih gitu aja Dan kita tahu dia punya penghasilan tetap yang halal Maka dibolehkan untuk kita terima Tanpa harus bertanya Sumber dari barang yang dihadiahkan itu Jika ada jenazah lewat di hadapan rumah kita Bolehkah kita iringi sampai sholat dikuburkan Maksudnya jenazahnya digotong ya Bu Tidak jalan sendiri Iya kita boleh Kita iringi sampai ke tempat jenazah Dan minimanya kita harus berdiri ketika jenazah itu lewat Dan kalau kita enggak bermaksud mengikutinya sampai kuburan kita berdiri aja sampai dia lewat. Semua ilmu yang kita ketahui ada yang belum diamalkan atau diamalkan tapi belum istiqamah. Jika ada teman yang baru ngaji menanyakan suatu masalah yang belum kita amalkan tersebut dan kita memberikan jawaban apakah kita terancam Quran Surat As-Suf Ayat 3. Ya, terancamnya bukan karena memberikan jawabannya, Bu, tapi karena tidak mengamalkannya. Memberi jawabannya bagus, bernilai ibadah. Mau memberi jawaban mau tidak, kita tetap tertuntut untuk mengamalkan. Pulang dari kajian membahas neraka, jadi sulit untuk senyum kepada suami. Bagaimana cara mengatasinya? Ini salah dalam mengaplikasikan rasa takut kalau rasa takut kepada neraka menguasai kita kita harus melakukan amalan yang bisa menghindarkan kita dari neraka Di antara harus menghindari cemberut di hadapan suami kalau benar takut neraka pas ketemu suami senyum kalau tercemberut, malah bisa masuk neraka ibu pas umpamanya tadi ngaji tentang neraka ketemu su ke suami ingat ke neraka Bukan ke, karena suami mirip neraka. <laughs> Ingatkan neraka takut neraka. Cepat senyum, cepat menunjukkan sikap yang ramah. Aduh bapak apa kabar? Saya rindu kangen dan seterusnya. Bahagiakan suami. Nah itu kalau benar-benar takut neraka. Kalau takut neraka cemburut di hadapan suami berarti mencerumaskan diri kepada apa yang ditakuti. Sehingga hadis tentang Nabi Adam Beralasan dengan takdir ketika Berdebat dengan Nabi Musa para perbuatan masyarakat tidak boleh Senarkan kepada takdir Sohi Tapi maknanya bukan begitu, ada penjelasan Nanti ini akan kita temukan Pada saat kita sampai Pada pembahasan tentang takdir Nanti ada pembahasan tentang hadis itu ya. Tapi hadis itu sohi jika anak mengajak teman untuk datang ke pengajian, sering terjadi dialog atau tanya jawab. Yang anak tidak tahu jawabannya, tapi setelah itu justru anak terkena syubhat. Apakah sebaiknya anak tidak usah ngajak ngaji? Ah, uh, sebenarnya ibu salah taktik. Ngumpayuk ngaji ke sana. Lalu dia bertanya dulu tentang ini, -ini. Kita jawab, saya gak bisa jawab Kita tanyakan aja ke Ustad nanti yuk di pengajian yuk Biar puas Gitu bu, jangan dijawab sama ibu Kalau jawab sama ibu Nanti dijawab lagi akhirnya uh oh, Kita yang terkena Subhat seperti yang tadi dikemukakan Jawab, wah saya gak tahu itu Dan saya juga ingin tahu Jawaban dari pertanyaan itu Kita tanya yuk ke Ustad Kita debat bareng-bareng Ustad yuk Gitu Nah dia kan terohayulah kalau begitu, nah, suruh ngaji, suruh mendebat ustadnya sehebat mungkin, gitu. Ya, insya Allah ustad nggak akan kalah. Jika Anam uh, udah sohih, hadis tentang membunuh toke, iya hadisnya itu sohih itu adalah dalam sohih uh, kesusulan Anbiya yang di Tahkik oleh Syekh Sa'id bin Idha al-Hilali Sesuatu dia itu susunan anbiya al-imam Ibn Kathir uh, Ditahkik oleh Syekh Salim Dan hadis tentang Suruhan membunuh tokek itu Sahih Ya sejenis itulah Salah satu alasan ini Ketika menceritakan kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam Jadi ketika Nabi Ibrahim dibakar Oleh Raja Namrud itu semua binatang ikut berusaha memadamkan Kecuali satu binatang Yang terus meniup-niup Si api tersebut agar, agar membesar Dan binatang itulah tokek Makanya Nabi SAW Menyuruh untuk membunuh tokek Ketika ada seorang wanita berkunjung kepada Aisyah anha Nabi sudah meninggal Wanita itu melihat di kamar Aisyah ada tombak pendek. Ditanya untuk apa tombak pendek? Kata Aisyah itu untuk membunuh toke karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk membunuhnya. Bolehkah kita memperbanyak amal supaya anak kita nantinya jadi anak yang soleh atau ditolong oleh Allah seperti kisah Nabi Khidir? ya tentu saja kita harus memperbanyak amal mau punya anak mau tidak terus yang kedua kalau sudah punya anak selain memperbanyak amal agar anak itu soleh juga harus dididik diajari kita memperbanyak amal agar anak kita soleh tapi anak kita dibiarkan tidak terdidik Bejat juga dia jadi usaha itu ya mendidik secara lahiriah ya, batinnya harus berdoa yang ditunjang oleh amal soleh juga harus Kalau kita terluput dari sholat malam Apakah harus diganti sholat pada waktu duha 12 rakaat Walaupun sholat malam yang kita kerjakan tidak selalu 11 rakaat? Ya itu Ibn Umar begitu bu, Kalau luput tahajud siangnya dia sholat 12 rakaat. Apabila kita mau Hakikah akikah mungkin ya Satu Kelahiran anak Senin Subuh Tujuh harinya itu hari apa? Senin Subuh Itu sudah hari pertama Hari Senin itu Hari keduanya hari Selasa Sehingga hari ketujuhnya hari Ahad Senin hari pertama, Selasa hari kedua, Rabu hari ketiga, Kamis hari keempat, Jumat hari kelima, Sabtu hari keenam, Ahad hari ketujuh. Jadi hari ketujuhnya hari Ahad. Jadi hari kelahiran anak sudah dianggap hari pertama. Hari pertama. Di mana anak tersebut kepalanya masih lembek, apa boleh? syarat dulu cukurnya dan timbang rambutnya bagaimana cara yang terbaik. Ya hari ketujuh itu kita melakukan tiga hal kepada si anak Pertama dicukur sampai habis rata. Betul pasti masih lembek ya, tapi bisa. Tapi bisa dengan orang yang bisa tentu saja dengan selek sampai dan tidak terluka gitu ya sampai bersih botak. Itu bisa bu Tanpa harus terluka Kalau saya pribadi bu Seluruh anak saya Saya yang mencukur Ya sedikit-sedikit ada luka Gak apa-apa deh Itu ya ada memang Tapi tidak semuanya Dan umumnya mulus Satu dua ada yang terluka sedikit Gak apa-apa Dan anaknya gak sampai nangis Dia memang lagi tidur Kita cukur pas ada keluka Nyengir sedikit Sudah tidur lagi Gak sampai nangis Menunjukkan tidak sakit banget Nah, kedua diberi nama Ketiga disembelihkan kambing pada hari ketujuh itu Satu ekor untuk anak perempuan, dua ekor untuk anak laki-laki Nah, itu tiga yang harus dilakukan Setelah itu, si rambut yang sudah dicukur ditimbang Lalu kita infak atau sodakoh dengan perak yang beratnya sama dengan berat rambut tersebut dengan perak, bukan dengan emas Daging kambing dibagikan ke tetangga Apa boleh, yang terbaik dibagikan Ke orang teman saya Daging kambingnya dari daging AKK itu boleh dimasak, matangnya, lalu dibagikan dimakan sebagian oleh keluarga yang AKK Dan sebagian lagi disodakohkan ke orang-orang miskin yang lebih utama Walaupun boleh juga kepada orang yang tidak miskin boleh Tapi lebih utama yang miskin daripada yang mampu boleh juga dibagi mentahnya Boleh juga dibagi Sebagian matangnya Sebagian mentahnya Mana yang lebih maslahat Saya belum mengerti perbedaan antara khuf dan khosyah Putar ulang kasetnya nanti Rasanya gamlang ya Kalau ee, khosyah takut berdasarkan ilmu Artinya tahu apa yang ditakutinya sebabnya apa dan bagaimana bentuk ketak e, dari yang kita takuti itu umpamanya Allah murka Allah berupa ini berupa ini dan dan tentu saja berupa neraka kalau mau e, takut terhadap sesuatu yang masih belum jelas saya sudah jelaskan contohnya kemarin atau tadi juga umpamanya kita malam-malam lewat di sebuah tempat yang angker kita takut. Apa yang kita takuti belum jelas mungkin. Ada zin di sana, mungkin. Ada perampok di sana, mungkin. Ada binatang buas di sana, mungkin aja tidak tidak terjadi apa-apa kalau kita lewat sana, gitu ya? Jadi belum samar, eh belum samar, belum jelas masih samar, itu khauf. Khauf kepada Allah, takut terhadap apa yang belum tentu terjadi. Masih samar. Contoh kita tidak tahu akhir kematian Kita husnul khatima atau su'ul khatima Tapi kita takut Kita su'ul khatima Nah seperti itu Itu khauf namanya Bagaimana kalau negara kita diserang oleh negara lain Apakah tidak boleh berperang Oh ya membela diri ya tuh. Membela diri Angkat senjata Apapun yang ada, pisau, dapur Angkat ada musuh datang ke rumah kita Mau membunuh kita Tusuk sama pisau itu Ya ibu, pertanyaan masih banyak Waktu sudah habis Kita jumpa dua pekan yang akan datang Subhanakallahum bihamdik Ashadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atuhu ilaik Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh